Kalau kita mau ditolong oleh Allah dengan cara ajaib Tunjukkan keyakinan kita dalam kondisi-kondisi yang ajaib Yang sulit Justru saat itu Allah akan menunjukkan pertolongan-pertolongan yang ajaib Kalau kondisinya biasa-biasa aja Maka Allah akan menolong kita juga biasa-biasa aja Dan tipsnya kadang-kadang kita harus nekat sedikit Karena hanya dengan sedikit nekat kita bisa belajar tawakal Kalau semuanya harus dihitung logis Kapan kita akan belajar tawakal? Memang kita butuh hitung-hitungan logis, ilmiah, butuh. Cuman sedikit nekat itu dibutuhkan juga. Harus dikombain nih. Logika, iman, nekat. Logika, hitung-hitungan ilmiah. Iman, yang penting kita melakukannya tidak melanggar syariat. Nekat Disitulah bab tawakal Kalau udah sesuai dengan hitungan-hitungan ilmiah Kemudian juga kita tidak melanggar hukum Allah Sedikit berspekulasi Dalam bahasa lain adalah Nekat Disitu kita akan ngerasain The power of KPP. Dengan kita sedikit nekat Kita akan tahu Oh saya mah gak bisa ngandelin siapa-siapa Kalau gini Cuma bisa ngandelin Allah subhanahu wa ta'ala Begitu kita sekali berhasil mengandalkan Allah Dan pasti berhasil Maka kita akan semakin yakin Untuk terus mengandalkan Allah Next dalam next kasus, next time Kita pasti akan lebih yakin untuk mengandalkan Allah